kita buka tanya jawab ya yang tanya ada yang bertanya? dari Manfram, siapa saya dari Manfram? dari Manfram, siapa dari Manfram? oh iya, gak nah, saya lihat uh, apa namanya yang live lagi itu hanya produk-produk seperti apa namanya fashion gitu ya uh, skin care gitu kalau saya di bidang apa namanya uh, kesehatan kira-kira uh, apa ya, apakah tempat tidur kesehatan atau apa ya? Mungkin wow. ah, ee nanti saya mau mendapatkan insight. inspirasi insight seperti itu. Makasih. Oke, okay, <coughs> makasih, Pak. Jadi kalau ee um, Chen <coughs> kamu ke belakang aja. Okay. Oh, ya. Ini ini berpikir. Oke. Oke. Jadi yang paling penting itu nah kalian pertama kali mulai itu adalah milih produk. Milih produk itu sangat-sangat penting. ya. Banyak orang salah jalan karena produknya salah di awal. Ya. Salah satunya kayak Bapak ngomong tadi misalnya kesehatan ya. Kesehatan itu salah satu produk yang cukup bagus sebenarnya, ya kan? Tapi memang ada banyak batasan, ya. Jadi nggak boleh ngomong A, B, C itu mesti paham juga ya. Nah, terus produk apa yang bisa dijual di lain? Macam-macam, Pak, ya. Jadi kita kan sekarang ngelihat model biasa nih. Cuma begini terus kita jualan kayak gitu. Ada lagi orang produk uh, jualannya kayak gini, Pak. Itu satu ruangan. diisi barang semua, dia cuma ngelak gini, jalan, ngomong ini gini gini gini, oke ada yang tanya lagi, oke gini gini, cuma gitu gitu dong muter-muter satu kering luar, itu juga ada yang model kayak gitu ya mau jual kasur, ada yang jual kasur mau jual karpet, ada orang jual karpet terus yang saya gak pernah kepikiran ya, jual apa apa ini dinding, ya atau apa yang di bawah tau ya namanya pokoknya dinding temporal tau kan, dinding, dinding temporal itu. itu BPC itu. Uh. itu ada orang jual pak laku banyak nah kalau dibilang jualnya gimana saya jujur nggak tahu semuanya ya pak ya jadi di awal bapak milih dulu bedik dulu mau yang mana, bapak senengnya apa lihat dulu orang jualnya kayak apa lihat gayanya -gaya dia, oh kayak gini Oke. kayaknya saya cocok bisa jual kayak gini, ah, baru ngilet kayak gitu, ya dan juga sama gini ya jangan membatasi diri kalian dengan produk-produk yang kamu sudah maksudnya kamu misalnya kamu terlalu familiar ya kan banyak orang kayak gitu. Oh, saya biasa jual baju. Jadi, saya harus jual baju. Lama sekali kok. Ya. Jadi kamu bisa tes, Enaknya itu di sini. Ini dia punya resiko kecil. Yang paling rugi sana kok gigi Nanti kan kita tes dulu aja. Di awal enggak usah langsung itu juga boleh. Bikin konten aja dulu, ya. Kalau kamu cocok dengan produknya, nah nanti baru dijarahin terus. Gitu ya, Pak ya. Saya mau bantu sedikit, Pak. Produk kesehatan itu kalau itu yang gede itu, Pak. itu mungkin agak sulit. Mungkin bisa dimulai dari sekarangnya lagi Tapi suatu saat pasti akan semua masuk cuman sekarang ini di tiktok ya itu karena Itu barang-barang kesehatan bisa ke produk kesehatan seperti uh, Handball ini banyak ya Itu banyak sekali Kita punya kreator juga banyak di situ Madu, abadu sauda, atau apapun itu bisa ya Jadi yang saya tahu ya Di luar itu ya anda harus uh, searchin ya Anda cari di tiktok ya, Karena memang ada poinnya sekali pak Tinggal cari nyeru yang nambah waktu Oke okay? Oke, ada lagi yang lain? Ya, mohon maaf ya. <laughs> nah, Jadi, pertanyaannya apakah bisa? Ya. Untuk pensiunan? Oke, okay. okay. okay. saya coba jawab ya, Ini Jadi tadi Pak, kalau mau-mau bisa nggak bisa ya. Saya nggak bisa 100% kasih jawaban. Saya disclaimer sama seperti ini ya Pak ya. Kita kita punya anak, anak kita kita tahu di status sekolah. Kita tahu gurunya bagus, sekolahnya bagus, pendidikannya bagus. tapi apakah anaknya bisa dapat nilai 100 apa enggak? Saya enggak bisa jawab, ya kan? Bisa lulus apa enggak? Saya enggak bisa jawab karena tergantung dari anaknya sendiri. Betul ya? Oke. Okay? Jadi cuma saya, saya bisa jawab adalah saya bisa kasih tahu kalau di sini lulusan sini gimana kayak gimana, kan? Ada beberapa lulusan yang berhasil, ada juga kayak gitu. Masuk sekolah di Harvard pun ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Tapi apakah berarti enggak bisa sama sekali? Okay. Ya, Nah, kalau lainnya jadi gini, saya ngerti banget posisinya bapak banyak orang yang sudah lebih apa ya, sudah lebih senior itu mikir bisa terjadi bener kan ya? bakal hubungan satu-satunya ya saya bilang, kalau saya ngomong, bisa kenapa? karena ada banyak di tiktok yang umurnya sudah senior, masih bisa Ya. dan juga yang menarik pak, tiktok ini kebanyakan influencer. Z anak influencer ini Karena sama reason saya sudah meneliti ya kan, itu menyukai figur-figur yang contohnya kayak lebih senior, karena mungkin dia nggak ketemu di dalam dunia nyata dia gitu ya, mungkin uh, karena dia diperkirakan belum gakut apa hp ya kan, mungkin dia cari sosok yang lebih berwibawa, lebih, lebih apa, lebih lebih bisa apa ya, uh, apa yang yang ya? memberikan nyolak kayak gitu. Banyak pak. Kita ada banyak sekali contoh. Kalau nanti bapak ketemu bapak jelas ya. Ada pak apa, -apa namanya yang jualan jas hujan itu pak, ya, jual jas hujan pak itu tadi omset lima miliar jas hujan ya. Pak itu jumlah mungkin satu miliar. Karena satu video om. Ya, bukan dia sendiri sama keluarga, satu video. gara-gara satu minggu bisa, jadi apakah bisa bisa? Ada banyak sekali, ya. Jadi ini yang akhirnya zaman sekarang, banyak pensiunan juga bingung banyak. kan, kok? Kayak apa di rumah bosan, masak tiap hari cuma berdoa, kena, Coba, coba, apa masak yang ini? Tidak ada duit karena beda ya. Kalau ada duit rasanya macam. Kalau kita coba sendiri, kayak istri saya sih, dia dapat sebenarnya pemirsa sehari bisa dapat sejuta <salamu> udah happy lah, ya. Sekarang tau-tau bisa tiga kali lima, berapa kali lima, kita mana tahu kalau Tuhan buah jalan, kita ternyata nih, ya Tapi kalau nggak pernah dicoba, itu udah pasti nggak ada jalan Itu aja Pak, ya? Ya? Ya? <tuh> saya uh, uh, Oke, yes. okay. uh, mau tanya? betul saya itu kan uh, punya satu... Mungkin dua ya? suasah logistik, uh, nah satu lagi ini saya ada masalah sendiri juga, itu di bidang trading, nah itu untuk dua hal ini saya jadi dua itu sehari itu habis waktunya, nah ini untuk menjalankan alat ini mungkin kasih saya, uh, mungkin saya bikin video. bisa gitu ya, tapi kalau sehari sampai 5 saya pikirnya Broadhui, gak ditambah waktunya gitu yeah. kan ya, dari jam, 7, jam 8 pun saya udah mulai ada itu paket dan segala macam gitu ya, Kemarin malah oh, pulang itu kan sejak berkali, misalnya mungkin apa yang saya harus ini, apa harus nya. ini untuk staff dari awal ya karena kan kalau staff dari awal semuanya harus dikerjakan sendiri gitu, gak mungkin kita belum mampu dahaya orang kan ya apa, berusaha gitu ya, saya gitu, gitu mungkin ya. Yeah. <ued then> oke, okay, saya coba jawab ya Jadi pertanyaannya Bapak udah sibuk sehari betul nggak? Kemudian gimana caranya bikin jangan kata live ya, bikin video aja 5 sehari 5. Nah, itu pertanyaan yang bagus, Pak. Dulu saya juga enggak ngerti gimana. Ya. Tapi saya sekarang sudah tahu caranya. Caranya nanti kita ajarin di dalam ini. Itu ada ada praktiknya, ya. Kita istri saya itu saya tadi suruh setiap hari uh, shooting. Tapi dia nggak mau. Dia maunya tuh seminggu cuma 2 kali. Itu pun se, sekali syuting cuma 2 jam. saya jadi harus itu bisa ujin? upload minimal 5, bahkan 10 untuk istri saya tiap hari ini, oh. ini aja. nah itu teorinya ya saya opros gak bisa jelasin di sini ya tapi itu ada caranya dan kalau bapak udah calon-calon ya nanti bro oh gini caranya dan gak <laughs> terlalu susah ya jadi gini, kalau kita sibuk nomor 1 adalah kita meluangkan waktu cari 1 minggu kayak istri saya aja mungkin 1 minggu 2 hari sekali syuting 2 jam of course ini tidak termasuk yang edit ya kita tidak edit sendiri pak ya hire editor bapak pebisnis kan ya kan bapak mukanya aja ya atau bahkan kalau bapak nggak mau hire orang juga aja di hostnya yang ngomong ya kan kita di belakang layar kayak contoh pak Riko tadi yang punya Cici glowing ownernya nggak pernah muncul nggak pernah muncul, istrinya juga gak pernah muncul tadi bikinnya buat istrinya tapi terus sekarang pakai host, full host jalan sendiri bener-bener bisa jadi bisnis, paham ya? cuma buat teman-teman yang memang mungkin belum sampai ke level situ mau ngerjain sendiri bisa ya, ini yang menurut saya ngebedain dengan yang lain ya kalau misalnya yang lain kan, wah kamu mesti kerja sendiri semuanya ya kan kalau di sini bisa pakai yang lain uh, di ya kan, itu juga bisa tetap jalan tergantung kita, gitu ya Pak Yanis uh, saya mau tanya, untuk ini, pokoknya tadi ya uh, untuk live, dan streaming, itu Kalau oh, dari Pak Juri saya cinta, itu untuk live streaming itu kita harus lakukan setiap hari dan tidak boleh berhenti hmm. Apakah kalau saya inginnya itu kayak, kayak live month, minggu sekali atau apa Di sisa saya itu saya lebih fokus ke konten, dan itu bisa nggak usah saya terlihat dari hasil kekologi atau apa itu live streaming itu lebih banyak daripada video konten ya Ehm, uh, teman-teman Jadi kamu maunya nggak live setiap hari, ya, ya. kemudian live streamingnya isinya konten, ya, Hah? lebih fokus ke konten, lebih fokus bikin video maksudnya ya. dibandingkan Iya like. Oke, nah ini ini mungkin bocoran buat teman-teman ya sekalian ya. Eh, uh, saya dari saya dulu kali ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman. Mungkin di tempat lain nggak pernah ada yang ngajarin. Ya. Dulu pertama kali kita mulai kontennya jalan, live ya jalan. Ya kan? Tapi pada kenyataannya sesudah kita praktekkan sendiri Dan gak mungkin lu tau kalau lu gak praktek Adalah ternyata ini tidak bisa digabung Kamu mau konten fokus konten aja Ya kan? Lebih bagus Kamu mau live fokusnya live aja Kontennya lebih jarang Gitu ya Itu lebih make sense Saya nggak tau kenapa Tapi disclaimer dulu ya Sampai hari ini itu seperti itu Ya, Kita dulu nggak tahu Live ya gas Kontennya gas Ngos-ngosan lemes Omset kecil, nggak jalan. Terus nggak secara sengaja. Saya kan waktu itu ada satu konten yang memang karena istri saya nggak mau ngelai, saya juga nggak mau ngelide. nah Itu ya jalan. Terus ada satu, kita ngelai terus, bikin kontennya seuprit-uprit, itu jalan. Oh, berarti kita ngambil kesimpulan, kayaknya nggak bisa digabung. Ya, nah jadi saran saya, kalau kamu lebih senang ngompet, ya udah konten aja, nggak perlu ngelar. Ya. bisa bukan nggak boleh tapi nggak nggak bakal sampai gimana nggak bakal ngomset sampai gimana jadi jangan expect tinggi Lihat, kan maksudnya bukannya nggak boleh ya tapi nggak mungkin itu sampai misalnya kamu ngontek ya bang terus kamu ngelipin gue ngelipin itu ng langsung seratus dua ratus orang setelah itu sebanyak yang beli impossible paham oh, gitu. ya kalau <ganti> kamu mau kayak gitu strateginya boleh. berarti ngelipin terus bukan-bukan maksudnya dia oh kontennya banyak tapi dari ngambil lagi biaya sehari dua. Ya sehari doang itu. <laughs> ya oh jadi sekali tiga uang ya. Jadi nggak boleh cangkem sampai bikin konten. <laughs> dicoba aja, dicoba sih. aja ya. Saya, saya saya belum pernah nyoba kayak gitu. Saya tahu ada banyak orang nyoba kayak gitu ya. Tapi uh, saya belum tahu. Jadi saya nggak berani ngomong ya. Tapi bisa dicoba. Oh oke. Okay. Ada like-nya, like itu seperti ini ya Boleh dicoba, kan? Tapi sebenarnya lebih gampang langsung bikin konten daripada Lebih cepat bikin konten konten Iya, jauh lebih cepat Tapi kalau kamu udah tahu caranya Kamu pasti ngomong, oh gini doang bikin konten Beneran, serius Dan makin kata kalo ngegas, gua ngomong tuh brutal ya. 5, 10, bahkan 15 hari Pak, apakah mungkin? Mungkin Gua, satu hari 30, 50 gimana bikin ya, bikin gini doang ya ya kan, cuma syuting gini ngomong gini aja bro guys ini gini gini buruan aja check out kalian nyemberin sekarang gua kan pikir mana mungkin bisa offset kan letak si Bang Neo itu cuman cocok cocok itu, itu 2 miliar jualan apa Gua tau ga? jualan itu rak rak apa? yang di kamar mandi rak kamar mandi yang harganya cuma, apa, 100 ribu kurang gitu ya 2 bilis ya, jauh bisa kira kira cuma itu doang terus kemarin lagi satu jual apa, ee... Eh, pisau, pisau 150 ribu, gitu doang makanya saya bilang ini momentum aja ya dia mungkin poki juga kita ngatap, tapi ini jatapan, ya jangkapan-jangkapan aja ya, jatapan, jatapan, jatapan. ya, saya dari ceritanya saya baru mulai saya selamat pemilihan antara yang yang mana? atau live, Takutnya saya enggak konsisten di live. Makasih Oke, baik. Itu Shopee ya yang sekarang. Shopee-nya sekarang yang aktif live apa kalau sudah terlanjur di konten, sebaiknya fokus ke konten di Shopee itu, beda banget sama Tiktok Ya, Shopee itu boleh tanpa konten sama sekali, cuma live aja boleh atau konten semuanya tanpa live boleh kalau di Tiktok, kalau live harus konten dikit-dikit tapi kalau di Shopee, benar-benar bisa dipisahkan. jadi kalau sekarang sudah terlanjur di konten, di mirroring, di, di poster juga ke Tiktok sayang Tiktoknya kalau nggak dipakai siapa tahu yang MVP di Tiktok dapat hasilnya di Tiktok Jadi kita nggak usah panatin-panatin Shopee TikTok ya? Kita ambil dua-duanya. Oke, kita bicara ya live atau video. Oke, okay. uh, kalau kita bicara mana yang bisa menghasilkan omset? Dua-duanya bisa, dua-duanya ada saksitorinya. CVM ini contohnya Pak Michael, contohnya kalau yang video, kalau saya yang lain. Ya, kalau tanya yang sebetulnya dua-duanya bisa. Ya. Tapi kalau misalkan ke depan, masa depannya gimana? Sebaiknya jalankan dua-duanya, karena Anda kalau sudah gede, kan punya tim Kan selamanya gak boleh sendirian nih Kalau sudah punya tim, gak usah pilih Pak Michael sebenarnya lagi juga masuk live ya. Saya juga sebenarnya lagi membangin video Jadi kalau ke depan, kita dua-duanya dijalankan ya. Jadi nggak usah pilih-pilih fanatik-fanatikan video atau live Dua-duanya dijalankan Kalau di awal, pilih satu dulu di awal Karena belum punya tim yang banyak Kalau timnya sudah banyak Dua-duanya dikas aja Boleh Iya Kalau bisa ya akunya berbeda Itu lebih banyak Timnya dulu, jangan ngomong Mau bukanya dulu, timnya ada enggak Kalau ada timnya enggak bisa Sebentar Pak, satu dulu pertanyaan Pak Ada dua pertanyaan yang lama Karena masih kerja Cukup sibuk Pengen mulainya nanti dengan Tampung punya Ini kedua teman saya bekerja di corporate Saya sambil Bagaimana pola perjalanan Bagaimana Bisa memastikan Ini walaupun Dari Bagaimana kita tinggi Oke, okay, saya jawab yang pertama, apakah bisa kita tidak live, tidak konten sendiri, tapi pakai tim? Bisa, Pak. Tadi yang Cici Glowin, owner-nya itu cowok, tapi akunnya Cici Glowin, pasti bukan dia jawabnya Ya, Itu semua host. Hostnya dia sudah 4 orang. Dia sekarang punya 2 akun. Ya, Jadi bisa bikin bisnis seperti bisa. Itu maksudnya lebih enak ke Shopee kalau live, kalau video uh, video. Ya, bisa jadi yang uh, lihat yang kelihatan di depan kamera itu semuanya masing bisa. Apa hubungannya dengan korporat Pak tadi Pak? Ya. Malah lebih enak, karena itu sudah berada dalam suatu sistem yang rapi, yang teratur. Dan nah, teman-teman ini yang semuanya begitu hanya berdasar korporasi, kadang-kadang itu random semuanya, ya trial error. Nah, Lebih terbantu karena itu sudah tahu sistem itu seperti apa buat jadwal buat host kayak gimana enggak kamu diajarin karena itu sudah terlibat dalam uh, industrinya itu gitu kan? Nah itu gunakan ya, strategi itu di timnya itu sendiri. itu lebih bagus ya. Itu mulai di itu dibagi marketing, sales. Nah ngajarin sales lagi sudah sering ngajarin host nggak ada bedanya. Cuma dibantu sih itu dari kami teknik-tekninya yang berhubungan dengan uh, tiktok sama. Oh, so, Tuh, Sama. Oke, okay, Bapak. Nenennya. Sudah tenen ada semua, yang... Tiga pertanyaan terakhir. Baik, uh, saya perkenalkan pengenalkanlah tadi, saya belajar pertama kali TikTok dan YouTube dari baru ya. Tapi waktu momen ya. Oh. Alhamdulillah sekarang TikTok saya sudah 118.000 follower. Nah, rekan JP Girl apa namanya? Uh, cuma saya bingung, Pak Michael Jadi konten saya ini kan background-nya saya ini Karena berikanan ya ayam ikan, abadu Kalau live di kolam, di kandang itu lame, ya kalau nonton itu bisa sampai ribuan ya Tapi kalau live di kamar jadi sepi gitu Jadi bagaimana jalan keluarnya Jadi sekarang ini saya apa live-nya sempurna Karena saya perhatikan kalau saya live di kolam, di kandang Kalau nonton sudah kalau saya pulang-pulang melalui -pulang di studio dan nonton paling 50-50 jadi saya malas nggak gitu <guluh> akhirnya saya aja, sekarang hanya mengandalkan uh, video kondisir minta sarannya Pak oke, okay. okay. terima kasih kasih tepuk tanganmu buat Pak kali ini, satu lalu, lalu, lalu bukti ya, cuma dari tiktoknya aja udah bisa segitu ya Pak ya keren sekali Pak oke okay. ya, jadi gini Bapak sebenarnya udah menjawab sendiri, Pak. bapak tadi ngomong kan, kalau saya ngelang, misalnya kayak ada ayamnya, ada kolak, pada itu rame, ya bapaklah di situ. Oke, okay. orang lain semua di studio, bapak nggak perlu di studio, bapak justru di situ. Saya punya teman satu, rame. Oh, soal bebeknya rame. pakai okay, ini dong nah, ya ditutup ya saya ngerti ditutup ya terus kan kalau naiknya sekarang kan bisa ada anti noise ya dites saja jadi ini ada beberapa contoh ya uh, jadi kamu menggunakan sesuatu yang yang beda dengan orang lain uh, saya punya teman namanya Andriyadi mungkin kamu tahu ya dia jual HP orang jual HP gimana sih desa belakangnya studio kayak gitu gitu lah ya lalu tadi jual di mana dia jualnya di sawah jadi dia dia bikin video di sawah HP nih ya HP, HP dia bilang ya bagus gak? terus dijapai, prang, gitu ya tuh kan gak pecah, ya gitu cuma jual gitu doang HP 1.5 juta setengah omset berapa hampir 10 M kalau gak soal kemarin, ya 10 atau 20 M kita kan tapi HP komisinya kecil ya mungkin cuma 2% ya tapi tetep kan teraturan lebih puluhan M langsung ya kan langsung naik banget lihat dia keluar sebetulnya ada lagi pak kita dulu pernah punya alumni ya kan ngasih inget gak? yang di kandera apa ya agency juga dia jadi alumni kita ada agency juga nah dia jual apa telur ayam bingung kan? jual telur ayam di tiktok belakangnya? kandang ayam kandang ayam dia jualan telur ayam telur ayam jualan telur ayam di tiktok bapak pernah pikir gak ya di tiktok telur asin Ikan asin, pernah ngajinya apa Saya jadi ibu, pete, nah. nah. bawang tuh ibu pernah lihat, ya kan? Jadi sembahko, ya, merah, kan? Dari sembako ya kan? Sembako-sembako juga banyak kan pak? Jadi ada satu ya namanya mayarak, bapak lihat dulu itu salah satu top, hari trip, top krim atau topan ya kan? Duanya sembako, itu dia asalnya dari warung, pas lagi nelayan, yang nelayan berhenti pak dua puluh empat toko Madura, ya, ya kan? jadi dia ya, memang ya. lagi jualan di warung suami istri gota ganti gota ganti ya itu top nomor 2 itu dijual di warung jadi sebaliknya ada orang yang tanya ini berapa ya tuh dibayarin coba dia, bayarin dia. Ya, ya, ya, kita berkata itu, itu, itu warung beneran bukan warung penang tapi oksadnya itu warung dan segala warung mungkin itu udah hampir pernah menyentuh uh, pokoknya kocok mami Lewis pernah kalah sama dia ini, sampai ratusan, bener jual. Iya, jual indomie, jual apa? Uh, jual uh, kopi kepa api, kayak gitu di Ya, nah jadi jangan pernah mikir ya, TikTok itu cuma kayak langsung ya. Ada orang, ini ini kejadian bener. Saya, saya bocorin aja ya. Jadi tahu ya, TikTok itu harganya miring banget. Oke, miring banget. Jual HP miring, sembako juga miring, kadang-kadang jadi ada potongan jadi. dari seller segini, tapi tiktok ini kan dia, si platformnya, dia kasih diskonnya gimana eh, jadi kenapa toko-toko ini orang kok orang bisa ramah? karena tiktok kasih potongan yang lebih murah orang bahkan orang dari distributor dari pabriknya sendiri jadi yang beli siapa? toko-toko kecil di daerah jadi hp-hp murah itu dibeli di toko-toko kecil di daerah, dijual lagi di daerah jadi kalau toko ini beli sama pabriknya malah lebih mahal. jadi beli dari situ, makanya bisa ramu itu langsung banyak gitu saya juga baru ngerti jadi ternyata tiktok itu juga dipakai buat bisnis to bisnis tapi saya mau disclaimer ini sekarang masih bisa tiktok masih bakar duit ya kan nantinya kemana saya nggak tahu. tapi kan yang penting sekarang momentumnya sekarang kita nggak ngomong nanti-nanti eh? nah itu maksudnya ya saya ya, ibu hey, ini, mau tanya saya tuh gasek sama apa, Facebooknya Igging, akunnya Facebook. Jadi saya, biasanya nah, tulisnya belanja di Shopee terus, Shopee terus. Kalau belanja itu gimana tuh nanti kalau saya? Dan saya juga nggak pede orangnya. Itu bisa nggak? Ibu kok, ibu kok nggak gaptek belanja di Shopee ibu? Menggantinya. Nah, <laughs> <buat> oh. <laughs> Aku juga anak saya. Jadi saya belum benar-benar ngerti gitu. Nah, itu jawabannya bu, anak ibu. <laughs> ibu gini ya, gini. Saya ngerti ya. ada banyak orang ngaku gapek percaya istri saya ibu tanyain ketemu dia gimana yang cerita kalau dia gak ngerti dia tanpa gak ngerti itu apa juga gak ngerti siapa yang ngerjain ya bukan saya apa pegawai saya yang ngerjain kan ya jadi gini kalau kita sendiri gak bisa carilah orang-orang sekitar kamu yang bisa gitu loh ya kan dunia kan gak segede daun kelor. kita gak semuanya mesti kerja sendiri kok Benar kan itu temennya kita Pak Rico itu Dia coba punya duit, ya kan? Ya, Pak, saya duit juga nggak punya. Uh, ya, uh, coba pikirin yang lain gitu. ya, Gimana caranya kerja sama kayak sama orang, terbener sama siapa nantikan. Pokoknya gini, yang mau, kalau kita mau, ya kan Tuhan pasti kasih jalan. Di bawah, kalau itu menurut saya sih, ya. Nah, coba kalau ibunya, ah ini nggak bisa, kita belum apa, -apa. bisa saya gaplek jadi ini ya, sama-sama kita bakal pikir seperti itu, ya. tapi kan ini bukan seminar motivasi ya Bu ya saya coba ngomongin dong kalau mau Ibu pasti bisa ya karena belanja Shopee bisa Bu <laughs> ya silakan. silahkan eh uh, Bapak ini belakangnya nah ini Rakyat Ustadz Bajit Bapak halo selamat sore saya mau kanya uh, saya sekarang sudah di tahap Mau, mau bikin konten tapi misalnya sepuluh konten itu satu produk saya atau lima konten satu produk terus besoknya satu produk lagi e, karena kalau menurut menurut saya kalau misalnya kita ganti ganti produk di satu hari akan yang pertama e, konsumennya apakah apakah itu bisa bisa bisa diterapkan untuk yang satu produk satu hari supaya bisa cepat juga sampai brutal konten sampai 10, 10 produk atas sehari itu bagaimana? Pak? Mas? Uh, ini pertanyaan bagus saya jawabannya langsung karena ngomongnya konten Jadi ini pertanyaannya adalah Apakah saya mendingan bikin satu produk lima konten dengan produk yang sama, ya kan? Atau satu produk uh, dibikin banyak konten tapi satu hari uploadnya beda-beda Mungkin gitu ya, pertanyaannya ya, cocok ya Sebenarnya jawabannya Tidak masalah Jadi banyak orang tuh mikir Kalau saya sudah lihat video Bapak satu Besok Bapak ngupload saya lihat lagi video yang berikutnya Besok Bapak ngupload saya lihat lagi video berikutnya Pada kenyataannya tidak seperti itu Kita melihat video orang tersebut Itu tidak pernah ngurut ya? Jadi, video yang ditampilkan oleh TikTok di FYP Itu sesuai dengan moodnya kita Dan apa yang kita lagi kepengen cari hari itu Kalau tidak percaya Bapak coba follow aja Siapapun Bapak follow dan masuk orang paling dekat ya. Bapak lihat, ketika dia ngupload, apakah Bapak ideudia? Enggak. Yang Bapak lihat itu adalah video yang Bapak lagi pengen lihat atau Bapak lagi pengen nyari. Jadi intinya, di TikTok algoritmanya beda dengan Instagram dengan YouTube. Ya peduli ya, sekarang Instagram itu udah ngikutin TikTok. Jadi dia punya video itu jalan sendiri-sendiri, Pak. Jadi Bapak sekarang mau ngupload 5 biji sama enggak masalah, mau ngupload satu beda terus beda, beda itu juga tidak masalah. Ya, kalau pengalaman saya seperti itu, sekarang seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Itu aja dari saya. Ada lagi, Baik. Pak? Sudah, dari sudah. saya cukup. Itu aja. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Ini ini mitos sudah ya. Oke. Apakah plot di TikTok ada jam-jam tertentu, ya? Jawabannya tidak ada. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi algoritma TikTok itu bukan karena kamu ngupload jam sekarang. Followers kamu semua melihat itu, Enggak. Jadi nggak efek. Jadi TikTok itu cuma ngasih ketika orang ini memang lagi nyari barang ini gitu loh. Bahkan video-video saya lama, ah, sekalipun tuh udah setahun lalu, sampai hari ini masih ada yang komen, masih nge like. Loh saya sampai bingung, serius. video saya itu tahun 2021 masih ada yang komen sampai hari ini, gitu loh. Ya, jadi aku rilas algoritma TikTok ini memang benar-benar beda. Jadi nggak masalah. Ya, jadi pokoknya upload aja. Makanya sekarang ini, makanya saya bilang ya, momentum itu sekarang masih bisa. Kita ngebar nih, aja dulu sebanyak banyaknya. Nggak tahu yang mana yang nyantol, ya, paham ya? Jadi sekarang ini kayak kita beli lotre, cuma beli lotrenya bayarnya pakai bikin konten, paham ya? Nah, kalau tahu beli lotre pakai bikin konten, lo mau bikin berapa banyak konten? Sebanyak? banyaknya ya? Lo bikin satu ya cuma satu, umpannya, iya, saya lebih kecil. Makanya kita bikin yang banyak. Ya, itu aja dari saya. Oke, okay, baik. Terima kasih semuanya. Silakan lama kalau kita tutup acara hari ini. Oke. Okay. Pertama-tama saya mau ngomongin terima kasih buat semuanya yang udah hadir menyempatkan waktunya. Saya tahu waktu kalian berharga, ya kan? Kita kepengen semua yang ada di sini at least bisa melihat opportunity ini. Karena saya ngomong sama Sandri, model kayak gini nggak jarang datang. Ya, terakhir datang itu ya pasti Instagram. Instagram udah lewat jauh. Ini di depan mata kita cuma sisa 2 tahun. Kalau lu nggak ngegas sekarang, lu nggak mulai sekarang, mau kapan lagi? Ya, itu aja dari kita. Terima kasih sekali lagi. semoga moga kita siap berguna. Thank you. Terima kasih Sampai di acara